Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala lah, wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allah Taala dalam Al Quran Al Karim, ya ayuhal Ladinam amanu taqulillah haqatuqatih, walla tammuun illa wa antum muslimun, ya ayuhannasu taqul rabbakum aladhi khalqakum min nafsi waahida, wa khalq minha zaujah wa bith minhumarajaalin kathirawanissa, wa taqulillah aladhi tsaalu nabhi wal arham. Inna Allaha kana alaikum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yufir lakum dhunubakum Wa mayyubi'illaha wa rasulahu faqada faza fawza fawzan azima Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Asyarral umuri muhdathatuhah Fa inna kullamuhdatsatin bid'ah ah, wa kullabida'atin mulalah wa kullamulalatin finnar Alhamdulillahillahi rabbil alamin senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terus-menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita ya dari ujung rambut sampai ujung keka, sampai ujung kaki kita Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman Nikmat Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, kemudian nikmat kesehatan, ya, dan seterusnya. Kalau kita hitung, mesti kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka atas nikmat-nikmat tersebut wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan cara mensyukurinya tentunya, ya, dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut, ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bawa nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal Alamin. Uh, <coughs> kita masih ya membahas tentang bab yang keempat puluh empat. Insya Allah ini. Pertemuan terakhir dari bab ini Yaitu Babu Maja'a Fi Qiru'ati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bab Hadis-hadis ya, yang datang Yang menjelaskan Tentang bacaan al quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Entah dari segi uh, Tinggi dan rendahnya suara beliau Tadkala membaca Al-Quran Kemudian waqafnya, kemudian matnya, dan seterusnya. Hadis yang pertama murojaah, hadis e, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dari istri beliau yang bernama Hindun binti Abi Umayyah. Ummu Salamah ditanya seorang tabiin, Ya'la bin Mamlak. Ya. E, tabiin ini bertanya bagaimana bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu maka Ummu Salamah mengatakan Kerohan mufassaratan harfan harfan, yaitu bacaan Nabi Muhammad SAW mufassaratan jelas huruf per huruf. Ya. Jadi ketika beliau membaca Al-Quran maka bacaan yang beliau keluarkan, ya, yang beliau haturkan itu bacanya jelas, tidak tumpang tindih, hurufnya jelas, matnya jelas, wakafnya jelas, huruf per huruf. Kemudian hadis yang kedua dari Ummu Salamah juga radhiyallahu taala anha beliau berkata kana an sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi alamin, thumma yaqif thumma yaqul ar thumma yaqif wa kana yaqra'u maliki yaumiddin kata ummu salamah nabi sallallahu alaihi wasallam ya memotong-motong bacaannya atau membagi-bagi bacaannya Maksudnya apa? Umm Salamah menjelaskan Nabi membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian beliau berhenti Tidak disambung sekaligus Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Tidak seperti itu Tetapi beliau patung-patung Ketika berhenti di suatu ayat Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian Nabi berhenti Kemudian menyambung lagi Ar-Rahmanirrahim Kemudian berhenti Kemudian beliau membaca lagi Manikiyah Sehingga kata para ulama Hadis ini menunjukkan Dianjurkannya untuk berhenti Di setiap ayat ketika membaca Al-Quran Ini termasuk bagaimana bacaan Nabi SAW Ketika Membaca sebuah surah Dan beliau berhenti ketika Mendapatkan ayat Kemudian ketika hendak ayat setelahnya Kemudian berhenti lagi Ketika berhenti di ayat setelahnya. Nah ini bacaan Nabi saw olehnya. Kemudian hadis yang ketiga dari istri Nabi lagi saw dari Aisyah radhiyallahu taala'anha. Ya. Uh, seorang tabiin yang bernama Abdullah bin Abi Qais, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala'anha tentang bacaan al-Quran Nabi saw. Aka'na Yusiru bin Qurra' amyajhar. Ah am Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memelankan bacaannya ataukah menyaringkan? Jadi ini pertanyaan dari seorang tabiin kepada Aisyah radhiyallahu taalaalainha. Bagaimana tinggi dan rendah bacaan Nabi? Apakah Nabi ketika membaca Al-Quran pelan sehingga cuma beliau sendiri yang mendengarnya ataukah suara beliau nyaring sehingga orang yang di dekat beliau bisa mendengarnya? Maka apa jawaban Aisyah Ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha Beliau menjawab Kullu thalika Qadakana yaf'al Qadakana rubbama asarra Warubbama jahar Kata Aisyah Semua itu Terkadang Nabi lakukan Terkadang Nabi pelankan Sehingga cuma beliau yang mendengar Terkadang juga Nabi nyaringkan Sehingga orang yang ada di dekat beliau Juga bisa mendengarnya Kata Aisyah melanjutkan, Sungguh Nabi bisa memelankan dan juga bisa menyaringkan. Maka tabi'in ini mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji milik Allah SWT yang menjadikan perkara ini, masalah menyaringkan dan memelankan bacaan ini, sa'atan ada kelonggaran. Ya ada kelang kelanggaran. Nah terlebih ketika kita ingin solat tahajud kiamul lain, maka jang maka kita bisa dengan memelankan ataupun juga dengan menyah menyaringkan. Ya. Nah uh, kemarin kita sudah jelaskan ya uh, perkataan dari Al Imam An Nawawi apa yang afdolnya ketika dia misalnya solat tahajud, apakah dia nyaringkan ataukah dia pelankan? Maka kalau seandainya dia khawatir dia Kalau dia mengganggu orang yang tidur ya, yeah. Maka yang afdal untuknya adalah Tidak menyaringkan Hanya sekedar dia yang mendengarkan Kemudian Kalau seandainya dia Kalau tidak Kemudian Dia nyaringkan Kalau dia tidak khawatir dia Tidak mengganggu orang lain Tidak mengganggu orang yang ada di sebelahnya Kemudian dia lebih khusyuk Dengan menyaringkan Menyaringkan di sini bukan dengan dengan suara tinggi, enggak. Dinyaringkan, ya. Dinyaringkan dengan tidak terlalu keras suaranya. Sehingga orang yang ada di dekatnya bisa mendengar. Kalau dia menyaringkan, tidak khawatir dia, tidak mengganggu orang lain. Kemudian dia lebih khusyuk dengan bacaannya. Maka yang afdol untuknya adalah dengan menyaringkan suaranya. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini kita masih merajaah dari sahabat Perempuan sekaligus sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga saudarinya Ali bin Abi Talib, yaitu Ummu Hani, Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani radhiyallahu taalaanha mengatakan, Kuntu asmau kiraaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilaili wana ala arishi." Dulu aku pernah mendengar bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Bahasia Sindhi menyebutkan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyaringkan bacaannya ketika beliau salat tahajjud sehingga bisa didengar oleh rumah yang ada di dekat beliau, rumah yang ada di sebelah-sebelah beliau. Kata Ummu Hanis, saya pernah mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari sedangkan aku di atas arisy. Arisy adalah Maknanya ada beberapa makna. Ada yang mengatakan arisy adalah atap ya, jadi atap e, semacam apa? Rumah yang ada di tingkat kedua yang terbuat dari e, atap atau misalnya dari kayu atau dari papan ya. Ada juga yang mengatakan itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan tempat bernaung. Mungkin semacam tenda. Ada juga yang mengatakan itu adalah rumah-rumah yang ada di Kota Mekkah. Karena Dulunya sebelum Nabi berhijrah ya di kota Mekah itu rumahnya banyak terbuat dari pelapah kurma ya. Kemudian e, terbuat dari kayu atau dahan-dahan pohon-pohon kurma. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan suara nyaring, maka bisa didengar oleh e, orang yang ada di sebelahnya atau rumah yang ada di sebelahnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an maka bisa didengar oleh orang yang ada di dekat dekat beliau. Tapi ingat, nyaringnya di sini bukan sangat nyaring melengking, enggak, ya. Dengan suara sangat keras, enggak. Teriak-teriak seperti itu enggak, ya. Tetapi hanya didengar oleh orang yang ada di sekitar beliau. Kemudian hadis yang selanjutnya, yang ini kita masuk pembahasan yaitu hadis nomor 319. Kita baca Al-Imam al Tirmidhi Haddathana Mahmud Ibn Ghailan Qala haddathana Abu Dawud Qala haddathana Shubah An Muawiyata ibn Kurrah Qala sami'tu Abadallah ibn Mughaffal Yaqulu Ra'aytu al-Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Ala naqatihi Yawmal fathih Wahuwa yakra'u Inna fatahna laka fatham mubina liyaw firallaka liyaw firallaka min dhanbik wa ma berkata imam tirmizi menceritakan kepada kami mahmoud bin wailan beliau berkata menceritakan kepada kami abu Dawud beliau berkata memberikan hadis kepada kami syu'bah bin hajjaj Amirul mukminin fil hadis syu'bah imam syu'bah bin hajjaj atau para ulama memberi julukan beliau dengan Amirul Mukminin fil Hadis Dari Muawiyah bin Qurrah, Muawiyah bin Qurrah seorang tabi'in. Beliau berkata, "Saya pernah mendengar Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal seorang sahabat." Kata Muawiyah -mu -Mu bin Qurrah, "Saya pernah mendengar sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu yaqul mengatakan, 'Do'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi'" Saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, bertanya, yom al-fathi pada hari penaklukan. Nah, yom al-fathi ini ada yang mengatakan itu adalah fatu makkah, ada yang mengatakan adalah perjanjian Hudaibiyah atau perdamaian hudaybiyah. Ya. Nanti Syabzu Rozak menyebutkan yom al-fathi di sini adalah perjanjian Hudaibiyah itu gencatan senjata antara Nabi dengan kafir Quraisy, ya. Sehingga uh, ketika perjanjian Hudaibiyah ini, inilah mulai awal inilah awalnya atau mulainya dakwah Islam tersebar. Jadi seakan-akan itu adalah kemenangan ketika terjadinya perjanjian Huday Hudaybiyah. Kata Abdullah bin Mauqafal. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya yaitu ontanya pada perjanjian Hudaibiyah. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala Rasulullah membaca firman ini ayat ini, "Inna fatahna naka fathaman mubiina liyghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sungguh kami menaklukkan untukmu Penaklukan yang nyata. Nah, di sini kalau sebutkan kembali ada beberapa pendapat apa yang dimaksudkan dengan penaklukan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang mengatakan itu adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ada juga yang mengatakan sebagaimana yang diriwatkan oleh Anas bin Malik. Jadi penaklukan di sini adalah penaklukan kota Makkah. Sebagaimana yang diriwatkan dari sahabat Anas bin Malik. Ada juga yang mengatakan itu adalah Fatuh Khaibar, kemenangan perang Khaibar. Ini diriwayatkan dari Imam Mujahid, seorang tabi'in. Kemudian, Wal-Aqtharun dan kebanyakan ulama mengatakan penaklukan di sini adalah Sulhul hudaybiyah perjanjian hudaybiyah. Nah, kenapa para ulama banyak mengatakan di surah Al-Fatah ini, inna fatahna laka fatham mubina, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kemenangan yang nyata kemudian mereka para ulama kebanyakan mentafsirkan dengan perjanjian Hudaibiyah dikarenakan li'annahu aslul futuhati kulliha karena perjanjian Hudaibiyah itulah asal kemenangan-kemenangan seluruhnya jadi kemenangan-kemenangan Nabi SAW seperti apa, kemenangan di Perang Khaybar kemudian penaklukan kota Maka itu asalnya di mana? di perjanjian Hudaibiyah Kemudian liyulfiralah kalaulhu mata pada mamin zambik wamata akhar agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya, dan juga dosa-dosa yang akan datang. Kemudian, nah setelah membaca ayat tadi, Qaulah Abdullah bin Muhammad fal mengatakan fakoraa waraja'a. Lalu Nabi membaca dan memperindah bacaannya. Jadi, Nabi sallallahu alaihi membaca uh, surah tadi dengan indah ya dengan dengan bagus. Kemudian qala berkata yaitu berkata rawi ini qala Muawiyah bin Qurrah berkata Muawiyah bin Qurrah laula an yajtami'an nasu alayya la akhadtu lakum fi dhalika as-sauti aw al-lahni. Kata Muawiyah bin Qurrah seandainya bukan khawatir Berkumpulnya manusia kepadaku Maka aku akan Memulai untuk kalian Sama dengan suara Yang dicontohkan oleh Nabi Ketika beliau mendengar bacaan tadi Atau Aku akan memulai untuk kalian baca, eh, Sama Keindahan Bacaan suara yang Pernah didengar oleh Sahabat Abdullah bin Muqafal Maksudnya apa? Ketika Mu'awiyah bin Qurrah ya, Bercerita dengan sahabatnya Dengan muridnya ya Bahwa beliau pernah mendengar Nabi berada di atas Unta membaca Al-Quran Ini menunjukkan bahwa Boleh seseorang itu membaca Al-Quran Di atas kendaraannya Di atas tunggangannya ya Sehingga dia bisa memanfaatkan waktunya Dimanapun dia berada Ketika Nabi SAW di atas ontanya Di atas kendaraannya Beliau membaca Al-Quran Nah ini yang perlu Uh, kita perhatikan juga agar waktu kita tidak berlalu begitu saja. Sekalipun kita di atas kendaraan, apalagi pekerjaan yang menuntut kita untuk bolak-balik, misalnya dengan jarak yang jauh dengan kendaraan, maka biasakan dengan berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita membiasakan merajah membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran ketika berada di atas ontaknya. Kita misalnya merajah surah Uh, ama itu salong 30 misalnya ketika kita naik motor naik mobil atau ada di antara pian-pian uh, apa uh, sebagai seorang ojek online misalnya ya, Yang uh, bolak balik mengantar dan seterusnya nah maka bisa kita isi waktu kita ya, di atas kendaraan dengan membaca Al-Qur'an atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala nah jadi ketika Rasulullah s.a.w. berada di atas untanya lalu Rasulullah membaca surah inna fatahna laka fatham mubina nah kemudian mu'awiyah nah, seorang tabi'in ini mengatakan kalau saya tidak khawatir manusia berkumpul kepadaku maka aku akan membaca sebagaimana suara Nabi s.a.w. atau aku akan membaca sebagaimana bagusnya bacaan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. tapi beliau khawatir Maka beliau urungkan nah, Bisa jadi kekhawatiran beliau itu Orang akan berkumpul Sehingga ketika berkumpul memba Beliau membaca Al-Quran Orang tidak sabar Karena ketika membaca dengan suara yang bagus ya, Terlebih misalnya beliau Mencontohkan yang uh, Dicontohkan oleh Rasulullah SAW Maka khawatir orang tidak sabar Ayo teruskan-teruskan Atau bisa ada, ada fitnah yang lain ya. Bisa berjijalan Dan seterusnya Karena beliau khawatir demikian, ya ketika beliau ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW khawatir terjadi sesuatu, bisa fitnahkah timbul fitnah, orang berjejalan atau ikhtilat nanti. Karena ketika beliau membaca Al-Qur'an dengan seperti ini, ya, orang akan suka khawatir orang malah berkumpul kemudian timbul fit, fitnah. Maka beliau urungkan. Nah, adapun poinnya di hadis ini Bacana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di atas kendaraan kemudian membaca dengan memperindah suaranya memperbaguskan suaranya kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala alaihi uh, di sini sahabat uh, tabi'in Muawiyah bin Qurrah mengatakan raaitu an nabiy alaihi wasallam ala naqatihi al fath saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas untanya pada hari penaklukan. Al kata Sheikh, Al Muradu bil Fath huna Sulhul Yang dimaksudkan dengan kemenangan di sini adalah perjanjian Huday Hudaybiyah. Kemudian beliau melihat ya Rasul membaca Inna fatahna laka fathang mubina.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 memperbaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran yang bertepatan dengan surah Inna Fatahna Laka Fatham mubina. Nah kemudian di akhir hadis uh, tabiin ini mengatakan Laula An Yajtami Anna Sualeeya La Aqdtu Lakum Fi Dalikasau Ti Auqal Al Lhni. Kalaulah bukan karena khawatir berkumpulnya manusia kepadaku maka aku maka aku akan memulai untuk kalian membaca sebagaimana suara tersebut suara Rasulullah maksudnya atau aku akan memulai membaca sama dengan indahnya sama indahnya dengan yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ee uh, Perkataan seorang tabiin ini beliau khawatir ketika membaca Al-Quran ya, kemudian orang berkumpul, membaca Al-Quran dengan tarji, dengan indah, dengan bagus, sebagaimana yang pernah beliau dengar dari Rasulullah SAW, beliau khawatir orang berkumpul bisa terjadinya fitnah, nah kemudian kata Syekh menyebutkan, fihi dalilum ala an yujibut ma yujibut ma yujibut, tij, ij, ma yujibut Ma'ju jibujtimah an-nas alaihi ijtima' anyu ila fitnatin atau maksiatin amrun madhum. Kata Syekh menyebutkan ini adalah dalil bahasanya membuat sesuatu yang mengharuskan berkumpulnya manusia yang ketika berkumpul bisa membawa kepada fitnah atau membawa kepada maksiat itu adalah perkara yang bicala. Jadi kata Syekh menyebutkan di sini ada sebuah faedah, yaitu dalil bahwasannya mengumpulkan halayak ramai, mengumpulkan manusia yang ternyata kalau kita kumpulkan membawa kepada fitnah atau membawa kepada maksiat, maka itu adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang dilarang. Contoh misalnya, <tuh> karena masa pandemi seperti ini, ulun ingin mengumpulkan manusia untuk bersedekah. Untuk apa? Bersedekah kalau orang perlu duit, tolong orang perlu bantuan. Tetapi caranya ulun ingin mengumpulkan mereka semua di pasar misalnya. Dan ulun sebenarnya tahu kalau ulun kumpulkan masa di pasar, ulun mengumumkan di pasar akan bersedekah, ini pacangan rame, pacangan perebutan. Pacangan bakalan ber, apa? jejal ya, bakalan orang ikhtilat laki-laki dan perempuan dan macam-macam. Nah, ketika ulun sebenarnya tahu masalah itu ketika ulun mengumpulkan massa dengan memberi sedekah kan sedekah adalah perbuatan yang sangat mulia tetapi ketika mengumpulkan massa akan menimbulkan fitnah seperti orang bisa berjalan orang tidak antri bisa apa namanya uh, bisa desak-desakan ya bisa pukul-pukulan Nah maka ini terlarang ini ter terlarang kenapa karena bisa menimbulkan fitnah orang ber berdesak-desakan bahkan ada yang pingsan misalnya karena apa desak-desakan dan seterusnya maka ini terlarang dalam agama nah seorang tabin ini beliau melihat ketika itu ya kalau beliau membaca Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Nabi ketika itu orang-orang bisa berkumpul sehingga bisa terjadi fitnah entah dengan berjejalan, tidak sabar, dan seterusnya ini dikiaskan kepada yang lain kalau kita ingin mengumpulkan massa maka lihat dulu ini bisa menjadi fitnah enggak Bisa menjadi konflik enggak? Kalau itu bisa menjadi konflik, orang bisa desak-desakan, senggol-senggolan, sedangkan menyakiti orang lain hukumnya haram. Maka mengumpulkan massa hukumnya adalah haram. Kalau seandainya membawa kepada fitnah, ya. Bisa membawa kepada maksiat, ya. Orang bisa saling menyakiti, saling senggol-menyenggol dan seterusnya. Maka ini sesuatu yang dilarang dalam agama-agama. Karena termasuk maqashid syariah. Tujuan adanya syariat adalah Menyelamatkan diri kita Jangan sampai kita berkumpul-kumpul Untuk memberikan sedekah misalnya Kemudian mengumpulkan masa Akibatnya orang malah Senggol-senggolan, ya, desak-desakan, Tonjok-tonjokan dan seterusnya Nah maka ini sesuatu yang Dilarang Hadis yang kita bacakan tadi Hadisnya Sohih Diriwatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan juga Imam mus Muslim Hadis yang berikutnya Hadis ke 320. Kata Imam Termedi, hadisana kutaybah ibn Sa'id kata hadisana Nuh bin Qaisin al Hudhani, An Husami bin misakin An Qatadah kata, Ma bawa Allah Nabiya illa hasan al wajhi, hasan al suati, wa kana Nabiyukum sallallahu alaihi wasallam wa hasan al wajhi, hasan al suati, wa kana Berkata Imam Termedi. Menceritakan kepada kami Kutaybah bin Said. Beliau berkata menceritakan kepada kami Nuh bin Qais al huddani dari Husam bin Nisak dari Qatadah bin Da'amah salusi rohimalillahu taala. Uh, Imam Qatadah bin Da'amah salusi seorang tabiin, murid senior dari sahabat Anas bin Malik rodiilah um, uh, taala anhu. Imam Qatadah mengatakan, tidaklah Allah mengutus orang nabi kecuali wajahnya tampan, wajahnya indah, wajahnya bagus. Hasanal sauti suaranya pun juga juga bagus. Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanal sauti dan adalah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam maksudnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau Wajah beliau indah, wajah beliau tampan dan juga bagus suara beliau. Kemudian kata Imam Qatada mengatakan wakalal yurojik dan beliau tidak mengiramakan, melagukan bacaannya. Namun hadis ini ya dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang ba'if, hadis yang lemah. Namun maknanya benar bahawa Nabi saw itu eh, tampan wajah beliau ya. Kemudian suara beliau juga juga bagus atau indah. Langsung ke hadis yang selanjutnya nomor 321. Berkata Imam Tirmizi, hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Yahya bin Hassan qala hadatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Amri bin Abi Amrin, an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Kanat qiraatun nabiy sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha man fil hujrah wa fil baiti hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Syekh Al Albani rahmatullahi taala alaihi di kitab beliau Mukhtasar Syama'il dan juga Mishkatul Masabih dan di sahih Sunan Abi Dawud Kata Imam Tenmidi berkata menceritakan kepada kami Abdul, Abdullah bin Abdul Rahman Beliau berkata menceritakan kepada kami Yahya bin Hassan Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Abi Zinat Dari Amr bin Abi Amr Dari Ikrimah Ikrimah di sini bukan Ikrimah bin Abi Jahal, bin Abi Jahal ya. Jadi Ikrimah itu ada dua ya. Jadi Ikrimah yang terkenal yang masyur ada dua Ikrimah dari kalangan Tabi'in Nah, kalau Ikrimah dari kalangan Tabiin ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Adapun Ikrimah di sini adalah Ikrimah dari kalangan Tabiin yaitu muridnya Abdullah bin Abbas. Ada juga Ikrimah dari kalangan sahabat yaitu anaknya Abu Abu Jahal. Ya, subhanallah ya. Ayahnya adalah seorang pembesar dari penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi anaknya Allah jadikan dia sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Adapun Ikrimah di sini adalah Ikrimah dari kalangan tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kanat tira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubbama yasma'uha man fil hujrah wa huwa fil baiti." Kata Abdullah bin Abbas, Rabbul Allah Taala Anhuma mengatakan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya bacaan Al Quran, bacaan Al Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang bisa didengar oleh orang yang berada di kamar, sedangkan Nabi berada di dalam ru rumah. Ini menunjukkan bahawa ketika Nabi membaca Al Quran itu nyaring. Tapi perhatikan tidak dengan sangat keras. Jadi ketika rumahnya rumah sahabat ini bertetanggaan dengan Nabi, berhigaan dengan Nabi, berdekatan dengan Nabi, jadi ketika Nabi membaca nyaring maka rumah yang ada di samping beliau bisa didengar oleh penghuninya ya, oleh peng, penghuninya Hadis ini juga semakna dengan hadis yang sebelumnya. Nah, di sini Syekh Abdul juga menyebutkan kata beliau Haga yuwaddihu ma sabaq min annahu idza jahara bil qiraah ni salatul laini inma yakunu bi qadri ma yasma'uhu man minhu la annahu yarfa'uhu 'alian jiddan. Syaikh Abdul Razak menjelaskan kembali bahawa hadis ini menjelaskan apa yang telah lalu bahwasanya Nabi SAW apabila menyaringkan bacaan Al-Qur'annya ketika salat malam maka bisa di maka bisa didengar ya. Oleh orang yang berada di dekat beliau Jadi orang yang berada di dekat beliau Misalnya rumah sebelah beliau Bukan Rasul itu menyaringkan dengan suara yang sangat keras Bukan seperti itu Jadi harus perlu diperhatikan kembali Nyaringnya Nabi tidak dengan suara tinggi, enggak Tetapi bisa didengar sekedar orang yang berada di dekat beli, beliau Tidak dengan, apalagi di, di mikrofon Misalnya orang tengah malam, tidur-tidur ya Ketika bulan Ramadan membangunkan sahur dengan mikrofon, maka bukan seperti itu ya. Itu akan membangunkan orang semuanya. Memang kita bulan puasa. Tetapi ada anak kecil, ada orang yang sudah sudah tua, yang lagi tidur, ya, yang mereka tidak bisa untuk berpuasa. Ada perempuan-perempuan yang haid yang tidak berpuasa ya. Maka bukan dengan membangunkan dengan mikrofon sehingga semua satu orang kampung mendengarnya dan bangun bukan. Bukan seperti itu cara membangunkan orang untuk ber, berpuasa Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam ya. Nah orang-orang yang berada di dekat beliau rumahnya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang terakhir yang kita baca ya, tentang bagaimana bacaan Al-Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama itu menunjukkan Nabi membacanya jelas. Ya, jadi ketika didengar jelas huruf per huruf tidak satu huruf dengan satu huruf yang lainnya menyatu sehingga nggak jelas, enggak. Kemudian juga hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik bahwa bacaan Nabi saw itu matnya panjangnya sesuai. Jadi ketika matnya atau bi maka tidak dipanjangkan seperti mat wajib mutasir, enggak. Ya, maka sesuai dengan matnya panjang dan pendeknya. Kemudian hadis yang ketiga. Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan memotong motong bacaannya. Maksudnya ketika datang ayat setelahnya, beliau berhenti. Tidak disambung. Ya, Walaupun secara asal disambung boleh. Boleh-boleh saja kita menyambung bacaan Al-Quran. Contoh ayat per ayat. Contoh Alhamdulillah Rabbil Anamin Ar-Rahman Ar-Rahim maniki, maniki Yawmiddin Boleh-boleh saja. Tetapi disunahkan kita berhenti ketika ada ayat setelahnya. Alhamdulillahirabbil alamin berhenti. Arrahmanirrahim berhenti. Maaliki yaumiddin. Nah, itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat yaitu Aisyah radhiyallahu taala ditanya bagaimana bacaan Nabi, apakah pelan apakah nyaring? Maka Aisyah menjawab, terkadang Nabi pelan, terkadang Nabinya nyaring, ya. Mana yang lebih afdal? maka memperhatikan rinciannya kalau seandainya dia menyaringkan khawatir ria, khawatir uh, membuat mengganggu orang yang tidur, yang mengganggu anak dan istri, ya maka dia tidak menyaringkan Kalau seandainya dia tidak menemukan yang tadi, yang demikian tadi dan menyaringkan misalnya membuat dia khusyuk ketika sholat malam, dia nyaringkan. Nyaringkan bukan dengan nyaring sekali enggak. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim hanya sekedar dia bisa mendengar dan orang yang ada di sekitarnya juga bisa mendengar. Nah, maka kalau dia lebih khusyuk seperti itu maka afdal untuknya. Kemudian dis yang setelahnya dis yang kelima bahwa eh uh, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu beliau berkata, "Aku pernah mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari." Itu menunjukkan salat Lail Nabi, salat malam Nabi. Dan aku ketika itu di atas Atapku atau di atas uh, apa lotengku ya. Ini menunjukkan ketika Nabi menyaringkan suaranya bisa didengar orang yang ada di dekat beliau. Kemudian hadis yang keenam dari Abdullah bin Mukaffal bahwa beliau pernah melihat Nabi saw berada di atas ontanya dan Nabi membaca Inna fatahna lakafatham mubinah. Kemudian Nabi saw memperindah bacaannya, memperindah bacaannya, Ini menunjukkan boleh bahwasannya dianjurkan. Untuk memperbagus bacaan ketika membaca Al-Quran, ya. berusaha. Ya. Memang ya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki suara yang berbeda-beda. Ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Nah, sekalipun tidak bagus, kita berusaha untuk memperbaguskannya, untuk memperindahnya. Tentunya harus memperhatikan tajwidnya. Jangan sampai memperhatikan lagu memperhatikan bagusnya suara tapi tidak memperhatikan tajwidnya, maka ini sebuah kekeliruan ya, karena ketika kita membaca Al-Quran kita memperindah, mentartilkannya untuk kita tadaburi kita membaguskan al bacaan Al-Quran, supaya apa? supaya kita lebih mentadaburinya lebih menghayati isi Al-Quran bukan untuk menarik massa bukan untuk tujuan yang lain, enggak jadi kita mentartilkan Al-Qur'an, memperbagus bacaan Al-Qur'an agar kita bisa apa men menghayati Al-Qur'an yang kita baca, agar kita bisa mentadabburi ayat Al Al-Qur'an yang kita baca. Kemudian hadis yang berikutnya, hadisnya lemah ya, tapi maknanya benar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah yang indah dan juga suara yang suara yang indah. Kemudian hadis yang Selanjutnya dari Abdullah bin Abbas bahwa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa didengar oleh orang yang berada di kamar di kamar dia ya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di di rumahnya. Jadi ketika Nabi menyaringkan bacaan Al-Qur'annya maka orang yang ada di sebelah beliau, di rumah di tetangga beliau bisa mendengarnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam InsyaAllah kita akan meneruskan bab yang ke-45 Babu Maja'a Fi Buka'i Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bab mengenai hadis-hadis yang berkaitan Dengan tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebabnya apa? Kemudian tangisan Nabi itu seperti apa? Ya, maka kita akan membahas uh, di pertemuan berikutnya InsyaAllah Ta'ala Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya semoga bermanfaat. Semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambah semangatnya kita untuk mencontoh untuk meneladani untuk mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin ya Robbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah bala yang ada di hadapan kita sekarang dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita taufik sehingga kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun di masa sulit sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi